Allah Allahu Allahu Allahu yang sekarang kita bacakan adalah Ali radiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi s.a.w. Ta'awadhu billahi min jubbil hazan, hazan. Wama hazan, wadil hazan. A -au, a Au wadil hazan Kila ya Rasulullah Wa ma jubbul hazan Kala wadil hazan Au maaf Au wadil hazan Kala wadin fi jahannama tata Tata'awwadu minhu jahannamu kulla yawmin sabi'ina marra. A'addahu allahu lilqurā'il murā'in. Berlindunglah kalian kepada Allah dari lembah al-hazan. Al-hazan artinya kesedihan ya. Lembah kesedihan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari lembah kesedihan. Ditanya kepada Nabi S.A.W. Wahi Rasulullah, apakah lembah al-hazan itu, lembah kesedihan itu? Sehingga kami harus berlindung darinya. Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka Jahannam. Yang neraka Jahannam sendiri berlindung darinya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riak. Pembaca al -Quran yang riak. Saksi bahasan kita, jadi kalau saya rasionalkan begini, kalau ada di antara seseorang, bukan di sini insya Allah punya E, luka di tubuhnya yang sudah borok rusak misal sudah menghitam baunya nggak enak gatal ya sakit berkumpul semua rasa-rasa di situ seseorang diantara kita pasti berharap hilang gitu ya kalau ada luka di tubuhnya kemudian luka itu misalnya sudah membusuk sudah e, bau ya gatal segala macam ada di situ kadang-kadang ada penyakit seperti ini Maka orang ini berharap bisa hilang dari tubuhnya ya, masalah itu. Makna ini ya makna contoh tadi saya kasih contoh adalah semakna dengan makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi di neraka jahanam ada lembah hazan lembah kesedihan yang disiapkan untuk para pembaca Alquran yang riak. Kenapa dikatakan lembah kesedihan? Karena mereka ibadah tapi masuk neraka. Gitu. Maka mereka kesedihannya menumpuk di situ. Karena ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya untuk ya manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam neraka Jahannam sendiri kayak, kayak tadi kita ibaratkan kalau manusia fisik ya berlindung kepada Allah 70 kali dari lembah itu, minta supaya lembah ini tidak ada sebenarnya. Tetapi Allah sudah letakkan di situ. 70 kali neraka Jahannam minta berlindung darinya karena busuknya dan rusaknya lembah itu. Sebagian ulama menjelaskan makna daripada neraka jahannam berlindung darinya. Kata-kata berlindung dalam bahasa Arab biasanya berlindung dari banyak hal. Ya. Berlindung dari bau, dari rasa, dari ya, interaksi, ya. dari warna. Semua itu masuk di dalamnya. Berarti neraka jahannam sendiri berlindung dari lembah ini. Tinggal kita ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian, ternyata lembah di neraka ada dan setiap dosa akan ada siksaannya masing-masing. Tetapi dalam hadis di sini penulis khusus mengangkat tentang masalah orang yang membaca Al-Quran dan riyad. Kalau misalnya orang berzina, orang pendusta, orang yang e, suka mengambil haknya orang lain, sudah jelas-jelas kesalahan. Kalau yang salah dihukum wajar. Sekarang kalau orang yang beribadah, baca Al-Quran dihukum. Di sini sengaja penulis mengangkat hadis ini untuk memberikan gambaran kalau orang ibadah saja bisa seperti itu parahnya siksaannya, bagaimana dengan orang yang tidak beribadah. Dan kita ambil pelajaran juga Bapak Ibu sekalian. Ingat, tidak ada untungnya sama sekali. Enggak di dunia, enggak juga di akhirat. Kalau kita melakukan sebuah ibadah karena ria, sama sekali enggak ada untungnya. Apa manfaatnya? Apa yang antum sedang kejar? Pujian orang, sudah pernah saya bahasakan. Pujian orang itu hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu pintar ya, kamu cantik ya, kamu gagah ya, kamu kaya ya. Apa yang kita dapatkan dari pujian itu? Tidak ada sama sekali. Ingat, kita juga diingatkan oleh Nabi SAW untuk tidak boleh memuji ibadahnya orang. Tidak boleh. Contohnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pernah ada seorang sahabat salat khusyuk sekali. Masya Allah ibadahnya. salatnya khusyuk. Di ujung masjid. Nabi SAW duduk di tengah-tengah masjid. Tempat ya mihrab beliau Lalu ada satu sahabat di depan Nabi SAW berkata, Orang itu luar biasa salatnya ya. Maksudnya Masya Allah nih. Rukuknya, sujudnya, semuanya khusyuk nih. Kata Nabi SAW, Kalau kau ucapkan didengar oleh dia, kau telah membinasakannya. Kau telah membinasakannya. Karena kalau kita puji dia, eh tadi kamu sholat, Masya Allah ya. Misal. Kita niatnya sebenarnya baik aja. Karena orang ini memang kita kagum ibadahnya. Maka sudah cukup untuk membuka pintu riya pada dirinya. Tadi mungkin dia khusyuk sekarang tiba-tiba syaitan bisikin, tuh kan, kamu ketahuan, kamu hebat, kamu begini. Dia iya kan? Batal. Ingat, kata ulama, riya itu Ya, bisa berlaku setiap saat Walaupun ibadah itu Sudah berlaku beberapa tahun yang lalu Misalkan Kita haji 10 tahun yang lalu Sudah berusaha menjaganya Supaya tidak ada yang tahu Ataupun orang tahu yang sudah pernah haji Alhamdulillah Sebatas itu saja Misal, Mungkin waktu kita tawaf sempat menangis Waktu berdoa kepada Allah Mungkin pada saat di Arafah Kita sempat menangis Mungkin kita merasa kenikmatan Waktu sujud di depan, depan Ka'bah Di musjid haram rasanya nyaman selama ini kita kontrol nggak pernah ceritain ke orang 10 tahun kemudian ada tetangga atau ada kerabat baru pulang haji lalu dia bilang oh kemarin itu padat sekali tapi enak loh haji itu misal kemudian dia bilang saya saking enaknya ibadah itu rasanya sampai nggak tahan waktu tawaf saya lagi tawaf nangis misal sebenarnya gak ada gunanya ya dia ceritain itu gak ada gunanya untuk apa orang nggak ada nanya nggak ada sebabnya nggak ada Diceritán sama dia. Ini sudah terbuka pintu riak nih. Syaiton, namanya musuh. Dia akan berusaha menunggangi kesalahan orang kepada orang yang ada di sekitarnya. Maka dia berusaha agar kita yang sudah 10 tahun lalu haji, tuh, dia juga khusyuk Kamu kan juga husyuk. Ceritain juga pengalamannya. Oh iya, saya juga rasain dulu tuh. 10 tahun yang lalu. Ini padahal sudah 10 tahun berlalu. Mungkin nggak riak. Sekarang bisa jadi riak tuh. Jadi Riyak itu bukan hanya pada saat ibadah sedang dikerjain. Jadi jangan Bapak Ibu anggap, oh tadi saya sudah sadaqah, ikhlas kepada Allah. Berarti besok bisa saya ceritain. Nggak bisa. Diceritain besok, diceritain tahun depan. Niatnya ria terhapus dari buku amal. Gitu. Jadi usahakan mulutnya dikontrol. Jangan ngomong apapun. Ya. Tidak perlu orang tahu. Lebih baik kita dikenal di langit daripada kita kenal di dunia, di bumi. Di langit semua kenal kita Malaikat kenal semua orang soleh Untuk apa di bumi kita dikenal teman-teman sekalian Dan semua orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia Sehingga ikhlas karena Allah Dipastikan efeknya kepada orang sekitarnya besar Plus lagi Artinya orang nanti akan dapat petunjuk dari dia saja Mungkin dia hanya ke masjid Orang tiba-tiba ikut dengan dia ke masjid mungkin dia tidak ngomong, mungkin kalau dia lewat ada orang minum khamar, khamarnya dibuang gara-gara ditahu ini orang soleh tiba-tiba orang sudah, orang dengan sendirinya patuh dengan Allah, tanpa dia ngomong gitu. perilakunya bisa jadi petunjuk gitu kan. orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia, dipastikan pada saat dia sudah meninggal, Allah Subhanahu wa akan bongkar ibadah-ibadahnya untuk jadi pelajaran buat manusia, jadi nggak usah repot-repot ceritain, Allah punya cara kisah orang-orang soli yang dinukil kepada kita banyak sekali kisah mereka bagaimana mereka menjaga keikhlasan Allah subhanahu wa ta'ala abadikan keikhlasan mereka itu seperti kisah Imam Malik misalnya Rahimahullah gurunya Imam Syafi'i yang meninggal tahun 179 Hijriah waktu beliau menulis buku kitab Muwatta kitab Muwatta yang tadi salah satu hadis yang disebutkan di sini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dan kitab Muwatta salah satu dari sembilan buku hadis yang dijadikan sebagai rujukan umat Islam Ringkas cerita waktu beliau nulis muatta, rupanya satu orang dia beliau di Madinah. Akhirnya ulama-ulama yang memang menganggap Imam Malik sebagai saingannya, ya. ada orang begini, subhanallah, menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama ini nggak boleh, ini akan disiksa oleh Allah Swt di neraka. Kata Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu untuk menyaini para ulama, gitu kan? Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya, nggak bisa ini. Yang jelas Imam Malik rupanya waktu menulis kitab Muwatta dan buku ini adalah hadis-hadis yang dihafal oleh beliau. Maka banyak orang-orang yang merasa saingan dengan Imam Malik menulis juga dan menamakan juga buku mereka Muwatta. Sampai kalau nggak salah waktu itu ada seribu buku Muwatta. Murid-muridnya tanya, "Wahai Imam, ini semua orang-orang pada saat dengar Anda tulis kitab Muwatta, mereka pun berlomba-lomba menulis dan mereka bukannya nyari nama lain, emang mau nginginin Imam Malik gitu. Banyak sampai 1000 buku ini." buru-buru menulis kata Imam Malik maka nallillahi fahuabak mana yang ikhlas karena Allah pasti itu yang akan kekal betul Subhanallah pada saat Imam Malik meninggal dan ini ulama-ulama juga meninggal gitu kan buku yang tertinggal sampai hari ini hanya satu kitab muatta seribu buku hilang nggak tahu kemana gitu kan. sebagian ulama sejarah mengatakan hanyut di lautan di Irak pada saat suku Tatar atau Mongolir datang yang menyerang Irak, Baghdad, ibu kota, Abbasia pada saat itu. Tapi yang jelas orang kalau ikhlas karena Allah akan sangat membantu dia beribadah. Kiat-kiat untuk ikhlas yang pertama adalah bacalah fadila ikhlas itu. Siantaranya hadis Nabi saw yang berbunyi Allah tidak akan menerima amalan riwayat Abu Dawud ini ya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas kepadanya. Inna Allah laik balu amalan illa makana khalisan diwajhi. Ya. Jadi iman tidak bisa Kalau bapak ibu tidak ikhlas karena Allah Bukan karena Allah, pastikan percuma Enggak diterima, ngapain kita keluarin energi Buang-buang waktu ya. Jadi tidak diterima Makanya ikhlaskan karena Allah Memang karena Allah perintahin saya kerjakan Mau siapapun di sebelah saya, saya enggak pusing ya. Ini kiat yang pertama Kenali, fadilah, ikhlas Dan memang dia syarat pertama diterimanya amal Yang kedua, agar ikhlas adalah rahasiakan semaksimal mungkin ibadah-ibadah yang memang bisa dirahasiakan, kecuali yang kelihatan ya. jadi kalau misalnya kita lagi ke majelis taklim begini, emang rame-rame orang-orang sholat idul adha, idul fitri laki-laki sholat jumat sholat ima waktu di masjid emang harus dilihat atau mungkin ada tamu di rumah kita ajak sudah azan, ibu-ibu misalnya ada tamu perempuan di rumah udah azan bu, sholat yuk ya. kita ajak sholat tamunya, gitu kan itu lain sesuatu yang memang harus ada tinggal kita mengontrol ya kita mengontrol bagaimana supaya tidak riak jadi kalau ditawarin oleh syaitan jangan diiakan. iakan orang tahu kamu yang ajak kamu dapat pahala aubidillahi minasyaiton karena setiap ibadah akan tersirat riak nah, tapi kalau kita tidak iakan maka tidak terjadi jadi tidak jadi dosa ya tidak jadi dosa jadi kita harus rahasiakan misal ra ibadah yang dirasakan kayak salat malam, kayak sedekah ya. Apa sajalah ibadah yang kita kerjain. Saya juga pernah singgung masalah haji dan umroh ya. Jadi kalau orang harus orang sekitar harus tahu ya sudah, lihat nggak masalah. Tapi kalau iklanin, undang orang, ya. kemudian pernah saya bilang itu orang kalau mau haji, pakai akhirnya ada istilah walima safar ya. Walima itu istilah makanan untuk pernikahan dalam agama. Tapi di Indonesia yang penting ada bahasa Arabnya. Bola safar. Makanan ke pengantin untuk orang safar. Apa hubungannya ini? Ya. Apa isinya iklanin kalau saya mau pergi haji? Ya. Untuk apa diiklanin ini? Apa manfaatnya? Pernah saya tanya, untuk apa Bapak Ibu sekalian? Ya untuk kami didoain Ustaz. Untuk apa didoain? Yang mau pergi haji itu Anda. Anda yang doain kita. Gitu kan. Untuk minta maaf. Untuk apa minta maaf pada saat mau pergi haji? Orang minta maaf itu setiap saat. Jangan meninggal, jangan tidur malam hari ini. Kecuali anda sudah minta maaf sama semua orang, yang pernah buat salah. Karena kita bisa meninggal, ketemunya akhirat bahaya gitu ya. Jadi nggak ada alasan. Makanya baik nggak usah. Oh nggak enak sama tetangga kalau nggak acarain seperti mereka. Nggak ada ceritanya nggak enak. Kita punya syariat nggak boleh. Bahkan para ulama salaf dulu, mereka ada yang pergi jihad, pergi haji, pergi umroh. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dinukil dalam sebuah kisah Abu Bakar radlallahu. Pernah membantu se seorang ibu janda Tidak ada yang tahu Umar bin Khattab Menceritakan Di zaman khilafahnya Abu Bakar Beliau pun punya hajat Beliau mengatakan Saya punya hajat dengan Abu Bakar Kemudian habis sholat duhur Habis sholat duhur Ngobrol-ngobrol Saya ngobrol-ngobrol dulu Dengan beberapa sahabat ya, dengan, Kata Umar Nanti baru saya mau nyusul Abu Bakar ke rumah Abu Bakar sering habis jadi imam Selama khalifah pulang ke rumahnya Maka Umar pun nyusul Pikirannya Abu Bakar di rumahnya Abu Bakar sudah nggak ada. Kemudian dia Abu Umar memberikan salam dari depan rumah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dijawab oleh istrinya Abu Bakar. Lalu Umar berkata mana Abu Bakar? Kata istrinya Abu Bakar nggak pernah pulang di jam-jam seperti ini. Waktu seperti ini nggak pernah pulang. Dia biasanya pulangnya habis sholat asar baru pulang ke rumah. Duhur asar tuh nggak pernah. Gitu. Kata Umar. Tapi kami menyaksikan dia selalu pulang ke rumahnya. Kata istrinya tidak ada. Baiklah. Umar cerdas nih. Umar nggak begitu, pulang, dia pulanglah ke rumahnya, sholat asar, ketemu sama Abu Bakar tidak ditanya sama dia, dia tidak nanya, maghrib ketemu nggak nanya, isya ketemu nggak nanya, subuh ketemu nggak nanya, besok habis duhur, Abu Bakar atau keluar dari masjid diikuti sama Umar diam-diam. Ternyata Abu Bakar jalan sampai depan rumahnya, dia lihat kiri kanan nggak ada orang, terus lagi jalan lurus sampai ke ujung Madinah, jalan kaki sendirian, sama Umar diikuti, ternyata di ujung Madinah ada satu rumah gubuk tua sekali, Abu Bakar pamit salam terus ada seorang ibu tua jawab lalu kemudian di Abu Bakar pamit masuk ke dalam diizinkan, masuklah ke dalam rumah tersebut Umar menunggu di sebelah tembok rumah lalu Abu Bakar mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan pada saat itu kata Umar lalu kemudian setelah Abu Bakar pergi saya pastikan dia sudah jauh lalu saya ketuk rumah itu lalu saya berikan salam dijawab oleh seorang nenek ya lalu saya bilang ibu apa ibu e, izinkan saya masuk kata ibu itu silahkan ternyata Umar bilang waktu saya buka pintu ibu itu tua sangat tua dan buta matanya sendirian tinggal di rumah itu lalu kata Umar wah ibu saya ingin saya boleh nanya dia bilang silahkan siapa tadi yang datang itu ya, ibu ini buta ya ibu ini buta tua dan sendirian kata ibu itu saya nggak kenal siapa dia kenal dia nggak pernah sebut namanya lalu kata Umar apa yang dia lakukan di rumah anda ini dia bilang setiap hari anak itu Dari zaman Nabi SAW masih hidup Kan Nabi sudah meninggal, ini zaman kerajaan Abu Bakar Dari zaman Nabi SAW masih hidup Orang ini setiap siang datang ke sini Membersihin rumah saya Buatin makanan buat saya, cuciin baju saya Dan siapin pakaian yang saya pakai untuk besok Setiap hari Tiba-tiba Umar menangis Allah, Dan Umar mengatakan Dengan inilah Abu Bakar mengalahkan kami Bayangin Dari sudah puluhan tahun melakukan Tidak ada yang tahu Umar pun tahu karena ngikutin Kalau enggak, enggak tahu Ini membantu seorang yang sangat tua Raja pada saat itu datang ke rumah ibu janda Dan bersihin rumahnya sapu-sapu dan seterusnya Dan setelah Umar Abu Bakar meninggal Umar melakukan hal itu Terus saja beliau mencari Orang-orang janda-janda yang susah Dibiayai, dibantu gitu kan Dan setiap kali selesai dia mengatakan Inilah pelajaran dari Abu Bakar Inilah pelajaran dari Abu Bakar gitu Ini contoh-contoh ini salah satu contoh saja Bagaimana mereka bisa mengontrol dan menjaga itu Jadi kiat yang kedua harus merahasiakannya. Renungi sebuah hadis riwayat imam muslim yang berbunyi kata Nabi SAW yuhibbut khafi. Allah sangat cinta dengan hambanya yang taqih. Taqih itu bertakwa. Diperintahin apa dikerjakan, yarang apa ditinggalkan. Gani, orang yang kaya dan suka bersadaqah. Ya. Suka membantu orang-orang susah. Dan yang ketiga, khafi. Suka merahasiakan ibadahnya. Allah Allah cinta dengan orang seperti ini. Nggak ada yang tahu. Ya. Sampai kata Nabi SAW, bisa saja orang-orang yang rambutnya berantakan, penuh dengan debu badannya, tapi kalau dia bersumpah atas sama Allah, Allah terima doanya. Jadi jangan pernah anggap remeh. Hasan Basri pernah mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, waktu membahas masalah definisi tawadu, Tawauddo itu merendah karena Allah, karena kata Nabi Sosalam mentawauddo alillah rafa Allah. Siapa yang Allah, siapa yang merendah karena Allah Allah akan tinggikan derajatnya. Lalu para ulama waktu itu di Irak ngumpul di kota Basra ngumpul. Biasanya para ulama ini mendiskusikan tentang hal-hal yang mungkin ada masalah sedang dihadapin atau sebuah poin mungkin bagi orang awam tidak terlalu penting, tapi bagi para ulama penting. Waktu itu mereka sedang membahas apa definisi tawauddo. Apa si tawadu itu? Maka para ulama' masing-masing berikan definisi Hasan Basri diam Rahimahullah Kemudian tiba-tiba selesai semua membahas Lalu mereka mengatakan Wahai Imam Hasan Basri Apa apa pendapat anda tentang masalah ini? Kata Hasan Basri Kalian sudah terlalu banyak ngomong gitu Sudah banyak definisi Tapi kalau kalian mau tangkap dari saya Ambil dari saya Maka ketahui tawadu adalah Jangan kau lihat muslim siapapun di depan mata kamu bagaimanapun jenjang sosialnya, ekonominya, fisiknya kecuali kau mengatakan pada dirimu dia lebih baik daripada saya maka secara otomatis kita akan merendah dan merendah ini akan membawa kepada ikhlas tidak akan riak gitu kan biasanya orang riak karena dia merasa lebih hebat dari orang lain maka dia menceritakan lah maka ini ada hubungannya bagaimana kita merendah jangan sampai kita menganggap kita lebih baik daripada orang lain dan ini masuk dalam poin ketiga untuk ikhlas adalah seseorang selalu merendah merasa dirinya kurang dibandingkan orang lain dari sisi ibadah kata Umar anhu, kalau seandainya kau melihat seseorang yang lebih tua yang lebih tua maka katakanlah orang ini lebih dulu hidup dari saya maka amalnya lebih banyak Dan kalau kau lihat orang yang lebih muda, maka katakanlah anak orang ini masih lebih muda, dosanya masih lebih sedikit daripada saya. Otomatis kita tidak akan merasa lebih dari orang lain. Orang lebih tua, kita merasa bahwasanya orang ini lebih dulu hidup, berarti lebih banyak amalnya. Yang lebih muda, berarti lebih sedikit dosanya daripada saya. Sehingga kita terus merendah. Makanya kiat ikhlas juga ini adalah merendah. Kita harus merendah, jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Ada orang begitu subhanallah dalam penuntut in, para penuntut ilmu setan masuk di pintu itu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain gitu kan sehingga berat untuk belajar mau dengar ceramahnya orang lain aja nggak bisa gitu. subhanallah saya lihat sendiri guru-guru kami dulu di Madinah sampai saya ambil pelajaran dari mereka ada satu syekh dulu namanya syekh Atiya salah satu ulama di Masjid sudah sudah meninggal rahimahullah beliau terkenal sekali dengan pemahaman fikinya jadi kadang-kadang teman-teman uh, mahasiswa ini pada ngumpul di majelis itu. Gitu. Kalau kami lagi duduk, kami lihat sendiri itu ada ada syekh sudah doktor ya, sudah ngajar, sudah dosen, bisa dikatakan guru besar di kampus duduk dalam majelis bersama kami, duduk belajar. Mereka tidak merasa malu duduk bersebelahan dengan muridnya, kalau memang dianggap itu manfaat, jadi luar biasa. Gitu. Mereka merendah ya, mereka merendah. Maka ini poin yang juga ya, harus dijaga. Jadi kita sembunyikan yang kedua dan yang ketiga, kita merendah. Sehingga kita kita selalu terkontrol, tidak merasa lebih dari orang lain. Yang keempat, kontrol lidah, lisan. Kontrol lisan. Setiap mau ngomong, berhentiin. Nggak usah ngomong. Apapun, pokoknya berhubungan dengan ibadah, jangan ceritain. Jangan ceritain. Kecuali memang dalam keadaan-keadaan di mana kita pastikan tidak terbuka celah. Misal, Bapak Ibu mau ceritain ke anak-anak, ya. Anak-anak biasanya tidak jauh sekali kita dari riak, gitu kan. Nah, nanti sholat ya, ikutin ibu ya. Gini loh sholatnya, gitu kan. Kita didik, bapak-bapak, ayo nak ikut sama ayah ke masjid ya. Masjid itu falghilahnya besar. Nsulullah sawal bersabda begini misalnya. Maka kita dalam menghadapi anak kita nggak ada riaknya, ya nggak bisa kontrol kan, otomatis ya. Atau kita menasihatin orang tua kita saudara kita agar dia meninggalkan satu perbuatan salah Kayak saya yakin kita bisa mengontrol itu nah kontrolan ini harus bisa kita milikin nih, gitu kan. sebagaimana kita kalau nasihatin anak karena kita sayang dengan dia maka kalau kita bisa mengontrol itu untuk semua muslim maka positif nggak ada masalah gitu kan. karena ada memang firman Allah subhanahu wa ta'ala fa'amma binikmati rabbika fahadith Kalo nikmat Tuhanmu boleh kamu bahasakan Hai Muhammad Nabi Muhammad SAW ulama tafsir mengatakan kalau ada seseorang yang kalau dia sampaikan pengalaman dia bisa memberikan manfaat dan dia bisa mengontrol Ria tidak masuk dalam Ria yang dilarang tapi ini memang butuh ilmu iman yang kuat ya? Dia bisa memberikan gambaran-gambaran pengalaman-pengalaman dia yang memang tidak diikuti oleh Ria. Jadi jangan juga Bapak Ibu langsung menfonis kalau ada orang yang menceritakan pengalaman dia lalu dianggap orang ini berarti buruk. Enggak. Bisa saja mungkin dia sudah sampai pada level itu. Memang dia bisa mengontrol sebagaimana dia nasihatin anaknya. gitu kan? Misal di, ko di kota Jakarta ini tidak ada yang ikut jihad. Sementara jihad sekarang sudah terjadi. Lalu dia sudah ikut, dia punya pengalaman, lalu dia membicarakan. Ini jihad itu begini loh, saya hadir ke sana, saya rasakan begini-begini. Untuk motivasi orang dan dia tahu dia tidak, memang betul-betul ikhlas agar umat Islam ini ayo bergerak. Misal, gitu kan. Maka itu tidak ada masalah. Sama halnya juga kata ulama, orang kalau menyampaikan program-program. Seperti sering bahasakan saya, bahasakan saya setelah mengambil fatwa ulama tentang bolehnya menyampaikan program. Kayak saya sering sampaikan ini ada program sosial Bapak Ibu sekalian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kita nggak sampaikan orang nggak ngerti, gitu kan. Maka harus disampaikan Teman-teman yang minggu lalu Waktu datang teman-teman Dari yang mengantar bantuan ke Syria Memang mereka pengalaman di lapangan Mereka harus sampaikan Memang kami buka sekolah Tafik Quran Kami membuka Pabrik-pabrik uh, roti Buat memberikan makan Ke orang-orang dan, dan harus diceritain Untuk orang jadi tahu Supaya memang mereka Termotivasi mengerjakan Ibadah itu Tapi kalau dia juga Menceritakan itu Karena dia ingin dipuji Ya sama Berarti masuk dalam Bab Ria Baik itu saya tambahkan karena memang ada disebutkan di sini tentang qurra'ul mura'in orang-orang ya. yang baca Quran karena riya tentu ini contoh maka semua juga masuk dalamnya seperti salat karena riya sedekah karena riya dan seterusnya